Selamat pagi Pak Heri Selamat siang Ya s i l a k a n Pak Heri Selamat, Selamat siang Itu s e m i n g g u kerja Keras Hasilnya cuma begitu Menteri yang terindikasi n g g a k diganti Masih disayang Terus ada yang gak tau apa Tentang SDM Dimasukkan Memegang SDM Dari p a r i wisata Jadi Orang men, d orang pres lagi kayaknya. Jadi percuma lah. Nggak usah ganti-ganti. Resafro seminggu waktunya habis. Seminggu itu seper 52 minggu ya. Setahun itu. Seminggunya hilang percuma gitu. Terima、hmm. kasih baik terima kasih Pak h Eri. Bulia, selamat. s i l a k a n nih Bulia. Menurut saya ini nggak efektif ya. Karena bukannya menempatkan orang yang kompeten di bidangnya. a i t a pindah-pindah aja ya. Yang penting kelihatan ada perubahan. Tapi... Hmm, bukan demi perbaikan Tapi biar kelihatan eksis aja sih m a kasih Baik terima kasih Ibu Lia Ibu Juliana selamat siang Halo、oh, Silahkan kita, kita lihat dari positifnya aja Karena Ibu e、okay. R itu kata Be, Sudah berhasil di bagian Ekonomi Sekarang dia diberi tanggung jawab Untuk menggalakkan pariwisata Bagus juga lah Pak Ibu, Kita lihat dengan positif aja deh Uhum. Terima kasih baik Terima kasih Ibu Juliana Bapak g a o selamat siang Selamat siang Ibu Silahkan Bapak Ya pendapat saya sih Yang menteri perdagangan sekarang kan pengusaha ya、uhum. nah Kalau saya lihat memang pengusaha Belum juga orang yang tahu perdagangan ya Karena pengusaha biasanya hanya Banyak akal-akalan t a h u n Indonesia ini、uhum. Jadi saya agak pesimis lah k a l a perdagangan kita ini bisa bagus Kalau Ibu サガナプリオリトメマンディピガンやピザ。で、このピザサガリア、ロアピアス、アテンアティペガンプリオ。いつかやプレプリンシニア、ペシミスティングアンディペはンプリアンバル。や。サガセパガオ。バパレオス、ラマチアン。ラマチアン、バドナ。シアン。 ブラックのカビネ n トの国は、イタキタタタ a タタ n タ a タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ malah justru tekor perdagangan lebih besar lagi karena yang bermain sekarang bukan Menteri Perdagangan gitu loh kenapa kok hanya Menteri Perdagangan kenapa nggak yang lainnya gitu loh yang disoroti s a y a heran kenapa yang misalnya hukam nggak disoroti daripada m i a n y a pemberdayaan aparatur negara di mana itu lebih penting daripada perdagangan karena itu mengatur masalah negara gitu loh terima kasih halo Bambu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 SBI は、すぐに、私たちの SBI は、私たちの SBI は、私たちの SBI は、私たちの SBI は、私たちの SBI は、私たちの SBI は、私たちの SBI は、 パント、シュラキャン Uh, Menteri perdagangannya diganti dengan Gita Wirjawan. Dimana kita tahu Gita Wirjawan bagusnya bagus sekali、uh, menjadi kepala BKPM, badan koordinasi penanaman modal, backgroundnya pernah di、uh, sekolah di Harvard juga. Uh, di Goldman Sachs juga seharusnya Perdagangan Indonesia dengan negara negara lain Maupun perdagangan Indonesia di dalam negeri Akan menjadi lebih baik Lalu soal Marie Mari LK a Pangastunya、uh, Selama ini kita sering melihat Dia ada di, berbicara di TV Internasional di Bloomberg Di CNBC dan Dia terlihat cantap sekali, bagus sekali Ya mungkin、uh, dengan dia Mengisi posisi Menteri Pariwisata Dan、uh, ekonomi kreatif Ya seharusnya E, bisa terangkat ekonomi kreatif kita y Apakah itu bentuknya apa Nanti kita akan tahu Dan untuk dari sisi pariwisata kita, Seharusnya k i g a bisa memberikan kontribusi baik Karena jika dibandingkan Malaysia Pariwisata kita masih Ya sebetulnya lebih bagus Tapi kurang terblow up dengan baik Kalau di Malaysia Karena ada Malaysia truly Asia Itu yang diiklanin di mana-mana Seharusnya Sehabis ini Pak Pariwisata Indonesia bisa menjadi lebih baik Terima kasih Terima kasih Pak Iman selamat sore Selamat sore s i l a k a n Iya, kalau saya sih terus terang ya, saya udah gak percaya lagi sama s b y ya. Mau s e r i buka l i g a n t i menteri juga.、Jadi、kita lihat lah, misalnya b i c a r a p a r i wisata. Yang kayak itu kan cuma bisnis yang-bisnis y yang a besar gitu kan. Paling birokrat-birokrat. Tapi rakyat tuh tetap dalam keadaan susah ya, begitu-begitu aja. Kita cuma punya bisnis portfolio o yang nilainya cuma dihitung dengan saham. Tapi bisnis s e n d i i tuh gak ada. Belum lagi menteri perdagangan. Import u h dari mana? kita tahu bahwa barang mentah kita tuh banyak d a s h b o r keluar.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 パーンとジャーナシアギムシミジュウがクソモラントウインヨモラマリ。ナメンティモマサラインテナパンアリガンティ。マリパネストウオリガンティブギニアンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンテ t a ンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガンティガガンティガンティガンティガンテンテガンティガン すいません、パーミル。パーまそれ。それ